Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Tetapi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahu Jami'an kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu Sunanul Fitrah, Sunnah Sunnah Fitrah, halaman 37. Tetapi Sunan itu jamaah dari kata Sunnah dan tentunya Sunnah kalau dimasukkan dalam ilmu Hadis. Yang dimaksudkan dalam kitab kitab fikih atau dalam hadis sunnah itu artinya mahu difail Nabi saw. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik itu ucapan atau perbuatan Nabi saw atau takrir penetapan dari Nabi saw atas perbuatan sahabat. Itu eh, maka yang dimasukkan sunnah di sini adalah. Yang disandarkan kepada Nabi Adapun pun Al-Fitroh Al-Fitroh itu Artinya adalah al islam Al-Fitroh itu artinya eh, Islam Jadi kalau dikatakan Sunnah-Sunnah Fitroh artinya ini Adalah eh, Apa namanya Satu cara atau jalan Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan nanti di dalam syariat-syariat Islam. Adapun sunnah menurut ulama fikih itu kalau ulama fikih mengatakan ini sunnah, maka yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bukan wajib. Tapi, e, istilah di sini sunanul fitrah adalah bukan menurut ulama fikih tapi menurut ulama muhadisin. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, "Khomsun min al-fitra". Ada lima sunnah sunnah fitrah. Yang pertama adalah listehdat, mencukur bulu kemaluan. Wa alkitan, kemudian khitan apa nama kitan? Sunat. Kemudian yang ketiga wa kosus sharip, menggunting kumis. Wanatful ibit, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah taklimul asfar Adalah motong kuku e, Kau edah Setiap Setiap pada bilangan yang antum dapati dalam kitab Atau dalam hadis atau dalam ayat Maka bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan Bukan menunjukkan kepada pembatasan Seperti hadis ini mengatakan khomsun Apakah sunnah-sunnah fitrah itu hanya terbatas pada lima Jawabannya adalah tidak. Jadi bilangan yang disebutkan dalam hadis ini itu bukan menunjukkan kepada pembatasan. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain yang menunjukkan sunnah fitrah itu ada 10 sebagaimana disebutkan di bawahnya: An Zakaria, An Nabi Zaidah, An Musab ibnu Shaybah, An Tolk ibnu Habib, Ani an ibnu Zubair, An Aisyah radhiyallahu talanha qaulat, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrun min al fitrah. Ayat menyebutkan ada 10 sunnah fitrah. Yang pertama adalah kosu syarip, matangku kumis, wa eva ulihia membiarkan jenggot. Yang ketiga wasiak, siak. Kemudian yang keempat adalah instinsa kulma, memasukkan air ke dalam hidung. Instinsa. Kemudian yang ke, berapa? Uh, kelima ya waqashul waqashul azfar motong kuku yang keenam adalah goslul barajim goslul barajim itu apa namanya menyela nyelah jari-jemari tangan dan kaki goslul barajim artinya dia menggosok di sela-sela jari-jemari tangan dan jari-jemari kaki kemudian yang berikutnya yang ke Notful ibad mencabut bulu ketia, kemudian yang berikutnya wahal kolaana yang kedelapan mencukur bulu kemaluan, halku mencukur alaana itu kemaluan, wa antikosulma yani alis tinja yang kesembilan itu adalah tinja, artinya membersihkan dengan air, cebok dengan air. وقال زكريا وقال مصعب ونسيت العاشر saya lupa yang ke-10 hilan takuna almatmada boleh jadi yang ke-10 itu adalah matmada matmada itu artinya kumur-kumur Tapi ini adalah apa sunnah-sunnah eh, fitrah jadi kalau disebutkan hadis Aisyah itu ada 10 hadis Abu Hurairah itu ada 5 nah apakah 10 ini juga menunjukkan kepada pembatasan jawabannya adalah tidak jadi apa namanya setiap bilangan yang disebutkan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Baik kita lihat uh, rincian dari masing-masing yang pertama di sini sebutkan al-khitan kata beliau Syekh Abdul Aziz Badawi mengatakan al-khitan. Khitan itu hukumnya adalah wajib fi hakir jali wan ya, itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan wanita. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ini beliau menukil pendapatnya Limah Masyafi bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan wanita. Adapun mazhabnya Imam Ahmad bin Nuhambal adalah apa? Yang wajib itu hanya laki-laki dan sunnah bagi wanita. Karena beda khitan untuk laki-laki dan beda khitan untuk perempuan. Tapi kalau di sini disamakan laki-laki dan wanita pokoknya khitan itu adalah wajib. Kerana bahlian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu termasuk siar-siar Islam. Waktu kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Rojulin Aslama, dan Nabi Shallallahu Wasallam berkata kepada seorang yang baru masuk Islam, Alki yang kufri waktu tin. Buanglah rambut kekufuran dan berkhitanlah Di sini perintah untuk berkhitan karena dia katakan untuk laki-laki, maka termasuk juga di dalamnya adalah wanita dan khitan ini adalah termasuk huwa min millati ibrahim termasuk ajaran dari nabi ibrahim berdasarkan hadisan nabi huraira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam maqala ikhtata na ibrahim khalilur rahman uh, nabi ibrahim berkhitan uh, nabi ibrahim adalah khalilur rahman berkhitan ba'dama ba atatalaihi samanu setelah berumur 80 tahun seandainya ini tidak wajib maka 80 tahun itu tidak wajib tidak khitan 80 tahun itu kan sudah tua, sudah tentu Nabi Ibrahim belum. Ingat. Ya kan? Kalau untuk kita 80 tahun itu dalil menunjukkan wajibnya, walaupun dia usianya sudah tua, kalau belum khitan wajib dia khitan. Ini uh, dalil menunjukkan wajibnya. Wa qad qala qad qala Allahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firmannya nya ilai, summa ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Apa millahnya Nabi Ibrahim? Adalah al-khitan. Kemudian khitan ini disunahkan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Ini khitan itu sunnahnya pada hari ketujuh setelah kelahiran. Wa yustahab wa yaku'nal khitan fi aliyom ya sab' lil maulud. Berasaskan hadits Jabir, Nabi rasulullah saw. Akhbarul Hasan wal Hussein, Nabi saw pernah mengakhiri Hasan dan Hussein, wa wahatana huma dan beliau mengkhitan keduanya li sab'atiah pada setelah tujuh hari. Setelah tujuh hari. Jadi ini termasuk yang. sunnah Artinya apa? Semakin cepat kita menghitankan anak kita. Maka itu semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Jadi jangan nunggu sampai lulus SD baru hitan. Lulus SMP baru hitan. Ini adalah apa? Ini e, di masyarakat kita ini. Adalah apa? Jadi jangan sampai nunggu usianya. Sudah sembilan tahun, sepuluh tahun baru mau hitan. Jadi adalah apa? Se... Uh, untuk memang di Indonesia di Indonesia ini tidak ada yang berani dokter dokter manapun bon itu tidak ada yang berani sampai tujuh hari Bayi tujuh hari di khitan itu tidak ada yang berani tapi kalau di Saudi biasa di Saudi tidak mengenal dia tujuh hari di khitan ya. jadi apa namanya uh, untuk negara kita ya kalau kita di Indonesia misalnya ya sudah selama dia belum memayis 4 tahun, 3 tahun itu sudah bisa di dihitan, karena dokter baru berani menghitan itu kalau sudah apa namanya eh, ya kita katakan untuk orang-orang sekarang kita ini usia 5 tahun baru berani dihitan tapi yang sunahnya adalah 7 hari Taip. kemudian juga Kenapa? Karena bayi yang lahir tujuh hari itu sunnahnya ada tujuh, ada tujuh sunnahnya bayi yang baru, yang baru dilahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanumakal, sab'atul minas sunnah fis sobi, yomas sabi. Ada tujuh perkara yang sunnah pada bayi yang usianya tujuh hari. Yang pertama adalah apa? Yusamma diberi nama, eee, nama. Nama bayi itu sudah dikasih nama uh, pada usia tujuh hari. Yang kedua, Yuhtan dihitan. Uh, berdasarkan hadit, berdasarkan hadit yang disebutkan di atas, wala hadisani dan dua hadis yang disebutkan itu inkana fi kuli minhum al taqfun. Walaupun ada uh, ketuaivan dari hadis ini, lakinahdu aha ah adalah hadis. Di antara dua hadis itu, Salih menguatkan yuqawil akhir, menguatkan yang lain, iz mahraja huma Adapun eh, apa namanya? Eh, hasilnya itu adalah berbeda, walaysh fi walash fihi ma akan tetapi keduanya itu tidak ada yang tertuduh sebagai pendusta. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang Sundahnya bayi yang lahir pada hari ketujuh Tujuh nah, di sini disebutkan yang kedua Yang pertama apa tadi? Yusamma, kasih nama. Yang kedua Dikitan Yang ketiga adalah Diazani Di telinga kanan dan tidak ada ikoma Adan nah, Itu adalah Sundahnya pada hari bayi Itu adalah apa? Diazankan Tapi tidak ada ikoma Kalau ada ikoma itu hadisnya Kemudian yang keempat adalah di tahnik. di tahnik di teknik itu di e, orang tuanya nanti mengunyah kurma sampai lembut kemudian kurma yang lembut ini dimasukkan ke langit-langit atau mulut bayi sehingga apa sehingga bayi itu bisa dia langsung ngemut e, itu adalah tujuannya fungsinya adalah apa supaya dia bisa apa namanya latih untuk dia netek karena begitu dia sudah manis di mulutnya Kemudian di apa namanya dia akan nyedot. Nah, ini tadi di teknik. Kemudian yang berikutnya adalah apa? E, mencukur rambut kepalanya. Mencukur menggundul adalah menggundul laki-laki dan perempuan sama. Digundul e, itu termasuk sunnah. Kemudian setelah itu apa? Bersedekah senilai rambut. Jadi rambutnya berapa? Ditimbang. Setelah dicukur, rambutnya ditimbang. Bagi mereka yang mampu, yaitu adalah ditimbang senilai harga emas. Kalau dia tidak mampu, ya seharga perak. Jadi misalnya, timbangannya, berat, rambutnya setelah dicukur, ditimbang beratnya 2 gram. Maka apa 2 gram, kalau kali emas, berapa harga emas pada saat itu per gramnya? Tinggal kalikan aja Jadi kalau 2 gram, misalnya harga emasnya 500 ribu. Berarti dia bersodakoh Keluarkan uang sodakoh adalah 1 juta Berikan kepada Al-Fukara wal-Masakin Kalau dia tidak mampu ya Dengan harga pera Harga pera 50 ribu per gram Berarti dia sodakoh senilai 100 ribu rupiah Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang ketujuh adalah mengakikohi Adalah aki akiko. Itu pada hari ketujuh Teb itu sunahnya 7 pada bayi yang baru lahir. Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah eva olehia adalah membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot ini tentunya bagi laki-laki adalah -laki. hukumnya adalah wajib. Eva olehia wajib membiarkan jenggot ini hukumnya adalah wajib. Ini untuk laki-laki ya. Adapun bagi wanita yang punya jenggot maka sunnahnya adalah di tetap dicukur, dipotong. Untuk wanita, walaupun dia punya jenggot adalah dipotong. Jadi banyak wanita-wanita yang berjenggot, ya kan? Jadi jangan dikira lah wanita tidak berjenggot. Anda kalau ke Papua sana, anda ke Indonesia Timur ke Papua, akan anda dapati banyak wanita yang berjenggot. Wa ifa ulihi wajibun, wa halkuha haramun. Tentunya mencukur jenggot bagi laki-laki hukumnya adalah haram liyanahu taghyiru li halqillah karena itu adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala wa huwa dan itu termasuk perbuatan syaithan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wala'amuranna hum fala yughayyiranna wala yughayyiranna khalqallah ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala jadi laki-laki yang mencukur jenggot itu termasuk Merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan termasuk perbuatan sefon Dan juga Mencungkur jenggot bagi laki-laki Hukumnya adalah haram Kenapa? Karena tasabuh dengan wanita Dia menyerupai Wanita wa fi halkiha tasabuhum bin nisa Termasuk menyerupai Wanita dan uh, Nabi SAW menyebutkan dalam hadith Wa kadala'ana Rasulullah SAW Al-mutasabihi na minarijali bin nisa Rasulullah SAW Allah melaknat Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Karena tasabu larangan bagi kita tasabu itu ada lima. Ada lima larangan tasabu. Yang pertama apa? Larangan tasabu kepada setan. Yang kedua larangan tasabu kepada orang-orang musyrik. Yang ketiga larangan tasabu kepada orang-orang kafir. Kemudian lah yang keempat larangan tasabu kepada binatang dan yang kelima larangan tasabu laki-laki kepada wanita dan wanita kepada Laki-laki. Tep itu lima bentuk tasabu yang dilarang. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya men, uh, memelihara jenggot atau membiarkan jenggot adalah hadit banyak sekali diantaranya adalah hadit nabi hurairah radhiyallahu taala nukal kalau rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzu ashwarib potong lakumis kumis. -kumis wa arhu alliha dan biarkan jenggot-jenggot khaliful majus -jenggot. selisilah orang majusi selisilah orang majusi kenapa orang majusi membiarkan kumis-kumis mereka dan mencukur jenggot-jenggot mereka demikian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala humani Nabi sallallahu alaihi khaliful musyrikina selisilah orang-orang musyrik wa firu alliha dan biarkanlah jenggot Wa ahfu as dan potonglah Kumis-kumis Ini salah satu As syawarib itu artinya kumis ya Syarib Syarib itu artinya kumis Bukan syarib itu artinya uh, Syarib juga mananya kos kaki Jadi ada yang menerjemahkan uh, Apa namanya Wa ahfu as syawarib, Potonglah kos kaki-kos kaki kalian Ini Memang dalam bahasa Arab itu Syarib itu ada dua makna Syarif itu lapat mustarok namanya, jadi satu kata tapi punya makna yang banyak. Syarif itu maknanya adalah kumis, maknanya adalah apa? Sharif, maknanya adalah kaos kaki. Syarif juga artinya maknanya orang yang minum, ya kan? Orang yang minum tapi jangan di, maknanya yang di sini adalah mana kumis, jadi bukan mana kaos kaki. Apa faedahnya motong kaos kaki? Orang baru beli kok suruh motong, ya kan? Kan tidak ada faedahnya. Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah siwak. Siwak ini adalah termasuk yang e, sunnah. Dan ditekankan sunnahnya siwak ini yang pertama indal wudhu. Ketika berwudhu. Berdasarkan hadit dari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW laulah nasukala umati martum bi siwaki ma'al wudhu. Sandainya tidak memberatkan kepada umatku. Aku akan perintahkan bersiwak bersama wudhunya. Kemudian ditekankan juga bersiwak. Siwak itu artinya apa? Siwak itu artinya eh, apa saja yang dipakai untuk membersihkan mulut dan gigi. Siwak itu adalah apa saja yang dipakai untuk membersihkan mulut dan gigi. Jadi kalau misalnya pakai kayu siwak, namanya siwak juga, ya kan bersiwak. Ya namanya pakai sikat gigi odol itu juga namanya siwak. Pakai tusuk gigi juga namanya siwak. Pakai sapu tangan eh, menggosok giginya juga namanya siwak pakai tisu, pakai listerin listerin untuk membersihkan mulut dan gigi juga namanya siwak kerohan lidah yang dipakai untuk mengeroh lidah itu juga namanya siwak jadi itu juga siwak, jadi apa saja yang dipakai untuk membersihkan mulut dan gigi namanya siwak nah, sebagaimana perkataan al-imam an-nawawi yang menyebutkan kulluma yudziluan ilqadari minalfammi awissin apa saja yang bisa menghilangkan kotoran yang ada pada mulut dan gigi itulah yang disebut dengan siwak. Dan siwak ini ditekankan yang pertama adalah ketika berwudu, yang kedua indah sholat ketika mau sholat. Berdasarkan hadit laulah nasuqal alamati lamartum bi siwaki makuli sholati. Seandainya tidak memberatkan, aku akan perintahkan bersiwak setiap kali mau sholat. Yang ketiga ditekankan bersiwak itu endakiratil Quran ketika membaca Al Quran berdasarkan hadits dan Ali bin Abi Thalib kala amar Nabi Siwaki uh, Rasulullah SAW memerintahkan kami bersiwak wakala innal abda sesungguhnya seorang hamba di Zakwa majusoli ketika dia berdiri hendak sholat fahu malak akan datang akan didatangi olehnya malaikat fakwa makhalfahu malaikat itu berdiri di belakangnya persis. Ya stamiul dia akan mendengarkan bacaan Al-Qur'an wa yadnu dan malaikat itu semakin mendekati semakin mendekat fala yazalu yastamiu senantiasa malaikat itu memperhatikan bacaan Al-Qur'an wa yadnu dan mendekat hatta yad'u faahu ala sampai mulut malaikat itu meletakkan di mulut orang yang membaca Al-Qur'an fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi malak tidak dalam suara yang membaca Al-Qur'an itu membaca satu ayat kecuali malaikat itu sudah ada di dalam tenggorokannya. Tapi ini e, artinya apa? Malaikat itu akan mendekat ketika orang itu membaca Al-Qur'an dengan syarat kalau dia bersiwak. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain ada dalam riwayat yang lain bahwa malaikat tidak akan mendekat, dia akan menjauh kalau di mulut itu adalah apa? ada bau bawang, ya kan? Bawang baik itu Bombay bawang putih atau bawang lanang, nah atau bau-bau mulut yang lain makan pete, jengkol, apalagi jaling, ya kan? Yang makan-makan rokok itu tidak akan disukai oleh malaikat. Maksud di dalamnya para ulama rokok, minuman keras, bau mulut karena minuman keras itu semuanya bau-bau yang akan di tidakkan malaikat itu tidak akan mendekat. Maka adalah apa malaikat tidak akan mendekat ke orang yang makan ini bawang yang dilarang di sini adalah bawang mentah ya yang dilarang itu adalah mentabukkan yang dimasak kalau dimasak itu maka eh, itu eh, termasuk yang dibolehkan ada pun mentah di sini mentah pun juga adalah apa itu makan karena apa? biasa orang-orang Arab orang Arab itu makannya itu mentah semua bawang bombay itu jadi lalapan bombay itu jadi lalapannya Makan, jadi kalau beli makan ayam daging itu bombay itu bawang bombay dikupas gitu itu dimakan satu-satu, ya kan, bawang bombay. Itu, apa namanya jadi lalapan. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika apa namanya siwak yang keempat ditekankan bersiwak endah duhuli al ketika masuk ke dalam rumah, ketika masuk ke dalam uh, rumah khususnya setelah dari safar, khususnya setelah dari safar Demikian juga nanti di, di pada masyarakat ada orang yang dililit dengan tujuh lapis bumi, tujuh lapis bumi itu melilit di tubuhnya, sehingga apa? sehingga tulang rusuk yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Nah, di, siapa orang itu? adalah orang yang manggoyar manaral ardi yang suka ngambil satu jengkal tanah. Satu jengkal tanah diambil, jadi yang bukan tanahnya diambil, jadi patoknya itu dia pindah. Nah, misalnya tanahnya di sini, patok tanahnya, kemudian dia pindah, walaupun hanya satu jengkal, satu jengkal tanah itu jangan dihitung cuma satu jengkal ya, satu jengkal itu ya tujuh lapis bumi ke bawah. Jadi satu jengkal tapi tujuh lapis bumi ke ke bawah, itu itu akan dililitkan nanti pada itu salah satu termasuk di dalamnya uban ini. Nanti pada hari kiamat itu akan menjadikan cahaya Termasuk juga bercahaya nanti tangan, kaki Oh itu berarti menunjukkan di dunia Itu adalah orang yang suka berhudu Ini uh, keutamaan Taip, Nabi SAW melarang melarang kita apa? Mencabut uban kepala Mencabut uban Berdasarkan hadith An-Amr ibn Suhaib an-Nabihi an-Jaddihi qal Qala Rasulullah SAW Latan tafil, latan, latan uh, tifu syeiba. Janganlah kalian mencabut uban. Mamin ma muslim yati busyeibatan fil islam. Siapapun seorang muslim yang beruban ketika dia masih islam, ilahka netlahu nuron yomal kiamat. Kecuali itu akan menjadikan cahaya pada hari kiamat. Kemudian boleh enggak merubah uban itu dengan warna. Uh, Warna hitam atau warna yang lain uh, Boleh tidak merubah uban Jawabannya adalah boleh ya kan? Boleh anda merubah uban Itu dengan Dengan uh, daun pacar atau daun inai uh, Daun inai atau daun pacar Di Saudi itu sudah ada dijual Sekarang banyak dijual di supermarket yang Apa namanya Perubah warna Warna rambut silakan anda merubah Warna rambut kepala anda, uban anda silakan anda rubah, tapi apa kata Nabi Soselam? Wathahrimu al aswat, tapi hindari yang warna hitam. Hindari yang warna hitam, silakan anda rubah uban kalian. Itu kalau beruban ya, jangan rambut hitam terus dirubah jadi warna coklat, warna pirang itu nggak boleh. Di sini yang diperintahkan itu, yang diperintahkan merubah itu bagi mereka yang beruban. Beruban itu silakan anda rubah dengan warna emas warna jagung warna coklat warna biru silahkan ya kan? silahkan anda berubah dengan warna-warna yang anda inginkan tapi hindari yang warna warna hitam kenapa warna hitam tidak boleh kenapa karena orang hit, warna hitam itu seolah-olah dia tidak hidup kalau dia dianggap sudah tua dia sudah dia menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hitam itu untuk menunjukkan bahwa dia masih apa namanya? masih dianggap e, muda, ya kan? 55 dibalik dibalik tetap ya 55 ya kan. Maksudnya kan beda kalau eh misalnya 42 dibalik jadi 24. Ini masih 55 mau dibalik jadi apapun ya tetap ada yang 45, 45 malah jadi tambah tua ya kan. Ah e, 45 jadi 54 ya kan? Makanya tidak usah uh, jangan merubah uban kalian dengan warna uh, hitam. Sebagaimana hadis dari Abi Dzarr Al Gifari radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sesungguhnya yang paling bagus yang kalian merubah uban adalah al-hanna wal al katam." Dengan menggunakan daun inai dan al-katam. Daun inai dan daun pacar ya apa namanya apa saja lah yang sekarang bisa dipakai untuk merubah juga dalam hadis yang lain innal yahuda wan nasara la yasbiguna fa orang yahudi dan nasara, nasara itu tidak mencelup tidak merubah uban-uban mereka maka ya kalian rubah uban-uban kalian nah, dalam hadis yang lain larangan yang warna hitam saya ambil yang terakhir hadis yang terakhir ani munabbas radhiyallahu taala nu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakdibu fi akhiriz zaman bisawat Uh, akan datang suatu kaum Mereka akan mencelup Rambut-rambut mereka itu Itu nanti dengan warna hitam Kahawasilil hamam La yarihuna la yarihuna Raihatal jannah Dan orang yang merubah Uban-uban mereka dengan warna hitam uh, Maka apa? Maka dia tidak akan pernah menghitung uh, Mencium uh, Baunya surga sama sekali Taip, Selanjutnya adalah Ada pada buang hajat Adabu al-khala, apa saja adab pada ketika buang hajat? Adab buang hajat yang pertama adalah Yustahabu liman arada dukhulal khala yaqula bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan ketika akan masuk ke dalam WC berdoa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini termasuk uh, doa Daib, e, Bismillah. Adapun tambahan Bismillah ini sini ucapan Bismillah Bismillah Allahumma ini Awwuzubika min alkuh bishwal khobait Bismillah itu adalah apa? Adalah untuk e, sebagai penutup antara pandangan pandangan jin dengan aurat-aurat kita. Karena perlu diketahui kamar mandi atau WC itu adalah markas seton. Maka di, disyariatkan bagi kita berdoa mengucapkan basmalah supaya pandangan-pandangan jin itu tidak melihat aurat-aurat manusia. Tapi itu eh, sebagaimana hadis dari eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Talib. Kemudian adapun Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaith ini doa ketika akan masuk. Doa masuk, doa ketika akan masuk ke dalam WC. Ya Allah aku berlindung kepadamu al khubus. Al khubus itu dari setan laki-laki wal khabaith itu setan Perempuan juga manal khubus perbuatan jelek, perbuatan jelek baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian adab yang kedua ketika buang hajat adalah yustahabu zahkarajayakula gufronaka adalah mengucapkan gufronaka ketika keluar dari WC. Berdasarkan hadis dari Aisyah khalatkanan Nabi Sallam zahkarajamin alkhala apabila beliau keluar beliau membaca gufronaka. Kemudian yang ketiga Adab yang ketiga ketika buang hajat yustahab yustahabu ayukah dimari jalalul yusrafiduhol wal yumna fil kuruts adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari wc. Yang kelima sunah yang kelima ketika apa adab yang kelima ketika keluar masuk ke dalam wc adalah izahkanafil foto jika buang hajat fil foto di tempat terbuka. Ustohibah lalu alibaat disunahkan baginya menjauh menjauh dari pandangan manusia hatta layurah sampai dia tidak terlihat eh, tidak terlihat artinya kalau di tempat terbuka di mana saja di kebun di kali eh, di mana saja ya di sawah itu hendaknya menjauh dari pandangan manusia jangan buan hajat itu adalah di di jalan-jalan yang biasanya dilewati oleh orang jadi hendaknya menjauh dari pandangan manusia. Itu kalau di tempat terbuka ya. Di tempat terbuka. Jadi jangan di tengah kali. Di tengah kali kok buang hajat kok di tengah kali. Di tengah kali itu kan pinggir kali kanan kiri kali orang melihat. ya kan? Namanya kok buang hajat kok di tengah kali ya kan. Ya cari yang di pinggir kali. Atau di pinggir kali. Jangan cari yang di tengah-tengah kali. Di kebun juga demikian. Rendahnya apa? Cari yang di tempat-tempat yang tertutupi oleh pandangan manusia. Yang kelima, disunnahkan yang hadap ke, yang kelima ketika buang hajat, yustahabu an la yarfa tsaubahu min al-ardi, tidak melepas pakaiannya dalam kondisi berdiri sampai melepas pakaiannya itu dekat dengan tanah. Jadi ketika dia di tempat terbuka, melepas pakaian itu hendaknya dekat dengan tanah. Artinya melepas pakaiannya itu di bawah, jangan sambil berdiri melepas pakaian. Berdiri melepas pakaiannya ketok semua ya kan, Kelihatan semua ya kan? Maka jangan di e, Melepas pakaian ini termasuk adab Jadi apa namanya Itu kalau di tempat terbuka Kemudian yang ke-6 Adab yang ke-6 ketika buang hajat Tidak boleh menghadap para kiblat Dan membelakangi kiblat Baik itu di di Sahara tempat terbuka, wala filbulian juga di, tidak di WC tertutup. Di WC tertutup atau WCnya terbuka, maka tidak boleh menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat. Maksudnya ini tentunya adalah apa? Menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat ini untuk yang e, mengikuti negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia adalah kiblat kita sebelah barat, maka tidak boleh kita menghadap ke barat. Tidak boleh juga menghadap ke timur Tapi menghadaplah ke utara dan selatan Kalau misalnya ada WC-WC Yang dibangun menghadap ke barat Atau ke timur di Indonesia Maka apa? Maka dalam hadis dari Abu Ayyub Palansori Supaya kita miringkan badan kita Kita memiringkan badan kita Dan setelah itu kita memperbanyak istighfar Karena dalam hadis Dari Abu Ayyub Palansori yang diluatkan oleh Bukhari dan Muslim Ketika dia tiba di Syam disam dan mendapati WC itu adalah apa? tertutup dan menghadap para menghadap para kiblat menghadap para Ka'bah kemudian kata biayub panah harifu anha kami miringkan badan badan kami kami berusaha untuk tidak menghadap para Ka'bah kemudian apa wana sstagfirullah azza wajal tayfini adalah apa? E tidak boleh kita menghadap para kiblat atau membelakangi kiblat Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh ketika buang hajat, wayahru matthalifi tariqin nasi wa fi Haram buang hajat di tariqin nas. Jalan-jalan yang dilewati oleh manusia, wa fi dan di tempat-tempat berteduhnya manusia. Ah misalnya di jalan-jalan ya di trotoar, pematang, ganggang -gang, jalan raya, ya kan. Di jalan-jalan raya, di jembatan-jembatannya orang lewat itu nggak boleh buang hajat ya kan kalau ada orang buang hajat di situ di situ akan mendapatkan laknat. manusia saja melaknat apalagi syariat orang uh, misalnya apa namanya buang hajat kok di misalnya di pasar di depan los-los kios-kios orang berdagang dia buang hajat di situ buang nah itu kan banyak badui ya kan uh, badui kalau antum di sini mungkin tidak mendapati tapi kalau antum berada di Indonesia Timur Aku akan mendapati banyak orang yang uh, jadi pagi-pagi di depan toko itu sudah ada ranjau, ya kan? Uh, banyak ranjau darat, hati-hati. Ya kan? ya kan? Jadi itu adalah apa? Ini termasuk ya kita katakan adalah apa? Perkara-perkara uh, yang dilarang. Dan di tempat-tempat berteduhnya manusia, kalau jalan tadi semua jalan, trotoar, gang-gang, pematang sawah itu nggak boleh buang hajat di pematang sawah juga tidak dibolehkan, ya kan? Atau di kalau jalan-jalan umum ya, jalan-jalan yang sering dilewati, tempat-tempat berteduh seperti di bawah pohon, di bawah halte-halte bis, di halte-halte bis itu kan tempat berteduh, di mana saja tempat berteduh itu tidak boleh kita buang buang hajat. Pos ronda kok buang hajat ya kan? Gak boleh. Ya. Manusia saja melaknat Sebagaimana disebutkan dalam hadis al Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-lainain, jauhilah dua perkara yang dilaknat. Qalu wa man ya Rasulullah? Apa dua perkara yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Qala allazi yatahallafu fi tariqin nasi Buang saja di jalan-jalan orang atau di tempat-tempat berteduh. Kalau manusia saja melaknat, maka mimba bi'aula tentunya lebih utama yang melaknat itu adalah syariat. Kemudian ada yang kedelapan adalah wa yakrahu ayyabulafi mustahimmihi tidak disukai kencing itu di tempat mandinya maksudnya di tempat mandi jadi kalau pengin kencing itu bendanya di bolongan maksudnya di tempat pembuangan jangan di jangan di tempat dia mandi di situ dia kencing nah, jadi apa namanya tidak disukai kencing itu di tempat dia mandi nah, kalau pengin kencing di kamar mandi ya kencinglah di bolongan-bolongan atau di kloset-kloset atau di apa namanya di pembuangan pembuangan jangan sampai di lantainya di lantai anda mandi di situ anda kencing di situ jadi apa namanya karena itu akan apa akan mengotori eh, di situ akan membuat najis pada anda sendiri eh, atau kalau apa namanya itu akan mengotori dinding dinding eh, kamar mandi maka apa namanya sudah buang buang air kecil itu itu adalah apa itu di dekat dengan pembuangan Kemudian yang kesembilan, adab yang kesembilan ketika buang hajat, wayahru wal baul fi fi al-ma'ir rakit. Haram kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Larangan kencing di air yang tenang yang tidak mengalir. Nah, misalnya kolam renang tidak mengalir ya, jangan kencing di situ ya kan. Kolam renang, banyak orang kencing di kolam renang ya jangan ya. Kan? Kalau semuanya kencing di kolam renang walaupun air itu tidak ternajisi tapi akan membuat tairi itu terkotori, ya kan? Itu adalah bahawa sebagaimana hari dari Nabi Sallam, naharul Sallam ayubale bi almaer rakit. Tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir, yang tenang. Kemudian yang ke sepuluh, tidak boleh ada yang ke sepuluh adalah ya juz baulu kaiman wal kuaudu afdol. Boleh kencing berdiri, tapi yang afdol itu adalah duduk. Boleh kencing berdiri untuk laki-laki. Untuk wanita tetap afdolnya adalah duduk, tidak boleh berdiri. Wanita tetap tidak boleh berdiri karena kalau wanita berdiri laki-laki berdiri dengan wanita berdiri tentunya berbeda. Kalau laki-laki berdiri kan terarah, iya kan? Kalau wanita berdiri ya sudah -mana ke mana-mana kencengnya, iya kan? Maksudnya. Maka berbeda antara laki-laki dengan uh, wanita. Kalau laki-laki boleh kencing berdiri tapi yang afdol adalah duduk. Di sini menggabungkan dua hadis yang bertentangan. Nah, karena dua hadis yang bertentangan karena apa? Karena Husayfa melihat Nabi saw itu kencing berdiri, sementara Aisyah melarang, e, mengatakan bahwa Nabi saw itu tidak pernah kencing berdiri. Jadi Nabi saw selalu kencing duduk. Sama-sama hadisnya Sahih. Aisyah itu kan menceritakan apa yang ada di dalam rumahnya bahwa Nabi saw tidak pernah kencing berdiri. Dan Husayfa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing berdiri di luar dan Aisyah tidak tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ah, yang terjadi di luar maka dikompromikan mengkomprominya gimana berdiri boleh tapi duduk adalah lebih utama tapi itu adalah apa? penggabungan kemudian yang kesebelas uh, adab yang kesebelas ketika buang hajat adalah yajibu alistibro min albaul alistinsa min al -baul. wajib untuk cebok artinya membersihkan dari kencing membersihkan dari kencing itu wajib hukumnya artinya cebok ini hukumnya adalah wajib dalil yang menunjukkan wajibnya karena itu akan diancam dengan siksa kubur sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal inna innahuma la ketika Nabi sallallahu melewati dua kuburan ya marron Nabi sallallahu alaihi di kubur ini faqala innahuma la yu'adzabani sesungguhnya dua penghuni kuburan itu sedang disiksa wa may yu'adzabani dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa-dosa besar amma ahaduhuma adapun yang pertama disiksa fa kana la baul yang pertama tidak cebok ketika kencing tidak membersihkan dari kencingnya yang kedua disiksa kenapa pak karena yamsi bin karena dia suka namimah ngadu domba ini adalah apa e ancaman bagi mereka yang yang apa namanya tidak membersihkan dari kencingnya dan kencing membersihkan dari kencing hukumnya adalah wajib yang kedua belas adab yang kedua belas adalah walayum sikuzakarahu biyaminih wahayabul walayestanjibihima walayestanjibihak tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing dan juga tidak boleh cebo dengan tangan kanannya jangan cebo dengan tangan kanan Jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, ya, kecuali kalau memang tangan kirinya nggak punya, ya, kecuali tangan kirinya nggak punya, ya silakan. Ya, kan? Itu kan darurat, darurat tubihu, al-mahzurat, semua yang darurat itu membolehkan yang di yang dilarang. Ya, Karena apa? Karena tangan kanan ini hanya dipersiapkan untuk yang baik-baik, tangan kiri adalah yang dipersiapkan untuk yang kotor-kotor. Maka kalau membersihkan sesuatu yang memang terpaksa nya membersihkan kotoran maka bersihkanlah dengan tangan tangan kiri. Adab yang ke-13 ketika buang hajat, ya jusu'al istinja'u bil ma' aw bil ahjar wa ma fi wal mau afdal. Boleh istinja boleh membersihkan dengan air atau membersihkan dengan batu wa ma fi atau yang semisal dengan batu Well mau akan tetapi air itu lebih utama. Air adalah lebih utama. Jadi kalau uh, masalahnya begini, yang lebih utama itu adalah begini. Kalau anda bisa mendapati batu, ada batu ada air, maka gunakan dua-duanya. Batu dulu, baru air. Itu lebih lebih utama. Kalau ada uh, kalau ada hanya ada salah satu, uh, ada ada pilihan salah satu, maka air adalah lebih utama daripada batu. Tapi kalau tidak ada air baru kemudian menggunakan batu atau yang semisal dengan batu. Semisal dengan batu seperti apa? Tisu ya kan atau yang semisalnya. Kemudian yang ke-14. Adab yang ke-14 adalah wal walaya ju'sal iktisaru ala aqallam min salasatihajar. Tidak boleh kurang dari tiga buah batu kalau tidak ada air. Jadi kalau ingin buang ha membersihkan dari kotoran kencing ataupun buang air besar kalau memang tidak ada air maka jangan sampai kurang dari tiga buah batu berarti minimal berapa batu minimal adalah tiga ingat Nabi saw berkata tiga kurang jangan jangan coba kurang dari tiga buah batu ini adalah apa ini untuk eh, jika batunya itu kecil kecil Kenapa? Karena di Saudi itu kan rata-rata batunya itu kan kecil-kecil. Gak ada batu seperti di Indonesia. Di Indonesia batu kerikil kita Masya Allah ya kan. Dari berbagai ukuran ada ya kan. Sampai ukuran raksasa pun juga ada batu kerikil ya kan. Anda kalau ke gunung Merapi sana. Lava tur Merapi. akan uh, ya ngapa namanya yang diameter 3 meter uh, batu kerikil muntahan dari Merapi kan ada yang untuk mendapati. Ya kan dikatakan batu alien di sana ya kan? maka apa namanya di Indonesia. kalau di Saudi kan tidak ada batunya makanya orang yang melontar jumrah haji melontar jumrah itu kan batunya nggak ada yang batu besar besar sekepal kepal tangan itu kan nggak ada adanya batu kerikil kerikil yang kecil sebesar kuku sebesar apa namanya nah, itu yang nah karena batunya kecil kecil maka minimal itu adalah tiga minimal adalah tiga itu minimal tiga dan sunahnya kan ganjil. Sunahnya adalah ganjil 3, 5 atau 7 atau 9. Maka minimal 3, jangan cuma 1 kalau kecil. Tapi kalau di Indonesia satu batu itu cukup. Ya kan? Coba pakai satu batu bata. Satu batu bata kan sudutnya ada berapa, ya kan? Anda bisa menggunakan ada 8 sudut, ya kan? Belum lagi dibelah 2, jadi 16, ya kan? Tambah banyak. Nah, kalau di Indonesia kita katakan hadis ini bukan berarti minimal tiga buah batu itu kalau dalam hadis dari Salman al-Farisi nanti itu adalah karena batunya itu kecil-kecil. Jadi kalau batunya memang e, mencukupi satu batu mencukupi untuk berkali-kali maka itu adalah satu batu itu cukup. Seperti satu batu satu batu bata ya kan? Antum bawa satu batu bata cukup ya kan? Mau pakai sudut ABC atau mau pakai Sudut yang mana silahkan ya. Yang terakhir, adab yang, eh, yang ke lima belas, adab yang ke lima belas dari adab buang hajat. Walayyuzu salistijmar bil alzmi warraus. Jangan, jangan eh, tidak boleh istijmar, tidak boleh cebok membersihkan kencing dan kotoran dengan tulang dan kotoran. Bil azmi dan kotoran. Al azmi itu tulang, warraus itu adalah kotoran. Itu jangan. Kenapa tidak boleh dua-duanya ini tidak boleh? Karena dua ini itu adalah makanan yang paling enak bagi jin. Makanan makanan apa namanya paling enaknya? Al-athum itu tulang, itu adalah sopnya jin. Kalau kita sop tulang itu kan enak ya. Sop tulang itu itu sop tulang ini adalah makanan paling enak bagi jin tulang. Kalau kita kan bukan tulang tok maksudnya ya kan maksudnya tulang itu kalau iga ada dagingnya maksudnya ya. kalau jin memang tulang makanya ketika anda buang tulang anda selesai makan misalnya makan tulang maka buanglah tulang ini dengan mengucapkan basmala, bismillah supaya jin itu sama sekali tidak makan dari tulang ini maka tidak boleh anda cebo dengan tulang, warros dan kotoran, karena kotoran ini adalah termasuk roti pisahnya orang jin nah, pisahnya jin itu adalah kotoran maka jangan anda menggunakan ini karena mereka akan marah, mereka akan murka ketika anda menggunakan dua alat ini untuk membersihkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ilah. sebab kenapa tidak boleh kita menggunakan tulang dan menggunakan kotoran. Yang ke-16. Wayustahabu itastanja ayyan tafiha. Ayyan tafi eh disunahkan setelah selesai istinjah agar memercikan disunahkan setelah buang buang air itu kemudian apa apa namanya istilahnya menuangkan air di di kemaluan dari sisa-sisa Misalnya apa namanya sisa-sisa wadi atau mati, wadi atau mati. Karena itu adalah termasuk misalnya ada bisikan-bisikan yang eh, karena untuk membersihkan wadi dan mati cukup adalah apa kemarin sudah kita sebutkan ya cara membersihkan najis adalah apa ketika membersihkan mati yang terkena di pakaian ambil satu genggam air sudah tuangkan saja di atas celana atau kain yang terkena mati. Baik, selanjutnya babul aniyah, bab tentang bejana. Bejana ini peralatan atau bejana, al-aslu fiha hukum asalnya itu semuanya adalah boleh sampai datang dalil yang menyatakan tidak tidak dibolehkan. Maka beliau mengatakan wa yajuzu awani kulliha, semua peralatan itu hukum boleh Anda gunakan. Illa aniyat az-zahabi kecuali peralatan yang terbuat dari emas dan Perak. Fain Nahu Yahru Mubilakal was surbu fihi makhsa dan haram memakan dan minum yang secara khusus terbuat dari emas dan perak. Dunasairi distimal bukan peralatan peralatan yang lain. Maksudnya kalau peralatan yang terbuat dari besi, dari kuningan, dari dari plastik, dari kayu, dari apa lagi plastik, maka silakan, silakan anda minum apa makan piringnya dari melamin silakan piring dari beling ya silakan, piring dari besi ya silakan, piring dari aluminium ya silakan. Silakan. Yang tidak boleh itu adalah piring dari emas dan perak atau yang dicelup dengan emas dan perak. Jadi yang emas dan perak atau yang disepuh. Sepuh yang dicelup dengan emas dan perak. Dalilnya adalah apa? An Huzaifah bin al-Yamman radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Latas Rabu Fianyatil Zahabi Walfitdhoh. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walatal Basulhiri Rawat Diibats. Jangan kalian memakai baju terbuat dari harir, maksudnya sutra, sutra yang murni. Wad Diibats itu kain sutra yang bercampur. Harir itu murni, Dibats itu adalah apa? Bercampur sutra. Fa'inna Lahum Bi Dunia. Kenapa? Karena Bejana yang terbuat dari emas dan perak dan sutra itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang kafir di dunia. Wa fil akhirah. Sementara kalian orang-orang mukmin itu nanti dipersiapkan di akhirat. Adapun ancaman yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, ada ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salama radhiyallahu taalaanha dan ini dalil yang menunjukkan haramnya. Anasul Salamah kala Allah dijasseru fi na'il fitdhoh. Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Maka sesungguhnya apa? Jarjaro jar yujarjir itu artinya akan mendidihkan. Dia akan mendidihkan. Uh, Fibad nih di dalam perutnya. Naro jahannam. Itu api, dari api neraka jahannam. Jadi yang dia minum. Yang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Maka apa? Maka yang minuman ini. Akan berganti menjadi api dari neraka jahanam yang itu nanti akan mendidihkan di dalam perutnya. Ini menunjukkan ancaman. Kalau minum saja termasuk diancam seperti ini, bagaimana kalau dia makan? Kalau ini kan minum, hadisnya kan menunjukkan minum. Ada nggak makan di sini? Tidak. Kalau minum saja diancam seperti ini, apalagi makan? Kenapa? Karena makan itu biasanya dengan minum, iya kan? Ada orang makan tanpa minum? biasanya makan itu disertai dengan minum, tapi kalau minum belum tentu disertai dengan makan. Iya kan? Jadi apa namanya? Kenapa kok kencing di dian, diancam sebagaimana tadi kencing diancam dengan siksa kubur, kencing tidak cebo. Nah, apalagi orang buang air besar tidak cebo. Itu lebih besar ancamannya. Kenapa? Karena buang air besar mesti dengan air kecil. Ada orang buang air besar tanpa kencing. Iya kan? Makanya kan orang apa namanya, kencing bayar seribu, kalau buang air besar, dua ribu. Kenapa? Karena ya, orang buang air besar ada dobel ya kan, ada sama kencingnya juga. Nggak mungkin orang buang air besar apa namanya, tanpa kencing. Tapi, eh, itu adalah apa? Eh, peralatan yang tidak dibolehkan, itu hanya terbuat dari emas dan perak adapun yang lain yang masih diperselisihkan, misalnya penanya berkaitan dengan Kemarin juga kita sebutkan di Bab Najasa Bahwa cara membersihkan kulit bangkai itu adalah dengan cara apa? Adalah di disamak Ya kalau tidak disamak Maka apa? Maka tidak boleh tetap dia adalah najis Sekarang kalau kulit Kulit bangkai kita buat jadi kirba Jadi wadah air minum Kemudian dipakai minum Boleh apa tidak? Kalau dari kulit bangkai maka itu adalah tidak boleh ya kan? Maka itu adalah tidak dibolehkan Bab selanjutnya Bab Tohara Al-Wudhu Bab uh, Tohara Lissolat Tohara Lissolat uh, Tohara Ini adalah termasuk syarat sahnya Solat Tohara adalah termasuk syarat Sahnya Solat Berdasarkan dalil Dari Ibn Umar Radiyallahu ta'ala Numaqal Samitun Nabiya yaqul. Saya mendengar Nabi SAW Bersabda Latuk balu salatun bigoir itu hurin. Tidak akan diterima satu solat dengan tanpa bersuci, tanpa toharo. Wat toharo tu naun. di sini ada dua, ada dua macam. Wat toharo tu naun. itu ada dua macam. Yang pertama namanya toharo tun bilma, yang kedua adalah toharo bis soit. Ada toharo dengan air dan ada toharo dengan soit. Sohit itu, itu tidak bisa diterjemahkan. Sohit itu tidak bisa diterjemahkan. Sohit itu adalah kulumah ala wajhil aardi. Semua yang ada di atas permukaan bumi, itu namanya sohit. Maka tidak bisa diartikan sohit itu hanya tanah atau debu atau pasir, nggak bisa. Jadi semua ya sohit ya tanah ya pasir ya debu ya apa yang lain itu namanya toharo dengan sohit. Adapun toharo dengan air itu ada. Ada berapa toharo dengan air? Ada tiga. Toharo dengan air itu ada tiga. Membersihkan dengan air itu ada ti, tiga. Yang pertama adalah apa? Wudu. Wudu toharo dengan air itu wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga apa? Ah, istinja. Nah, istinja adalah cebol dengan menghilangkan najis dengan air. Tape. Adapun menghilangkan najis dengan air sudah kita sebutkan dalam bab adab. adab Al khala. Adapun yang kedua, ah uh, dengan air yaitu dengan wudu dan mandi. Adapun al wudu. Al wudu, uh, dia menggunakan kata al wudu. Wau-nya di domma Wau-nya di domma Karena ada dua istilah, al wadu ada istilah al wudu. Al al wudu, wau-nya di fathah dan wau-nya di domma Al kalau wau-nya di fathah, al wadu itu artinya air air yang dipakai berwudu itu mana air alwudu kalau alwudu waunya di domma itu artinya perbuatan berwudu perbuatan berwudu dan tentunya yang dimaksudkan di sini kita inginkan di sini alwudu atau alwudu alwudu karena yang diinginkan perbuatan berwudunya bukan airnya kalau air itu sudah lewat iya kan sudah lewat dalam bab air baik apa pengertian alwudu eh uh, al wudu itu diambil dari kata wadaa ah, artinya eh uh, an nazafa wudu itu secara bahasa itu artinya bercahaya bersih bercahaya artinya bercahaya uh, dari kata wadaa ah. wada ah itu daw itu artinya cahaya ya kan? bercahaya itu makna wudu itu secara bahasa adapun pengertian secara istilah secara Terminologi Apa pengertian dari wudu Adalah apa e, Satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menggunakan air yang Suci Menggunakan air yang suci Dengan cara-cara tertentu Dengan catat cara tertentu pula Apa pengertian dari wudu Adalah apa Satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menggunakan air yang Suci dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini pengertian dari uh, wudu. Taib, adapun uh, kalau pembahasan wudu di sini dia tidak dia tidak menyebutkan pengertian, berarti antum yang disuruh mencari pengertian dari wudu. Di sini tidak disebutkan keutamaan, uh, misalnya apa keutamaan, maka anda disuruh mencari keutamaan. Saya selalu mengingatkan begini, kalau antum ingin membahas, membahas masalah fikih, saya kasih kisi-kisinya. Kalau antum ingin mendalami masalah fikih, apa saja pembahasan dalam fikih itu antum harus berusaha untuk membuat yang pertama itu tarif pengertian. Apa pengertian dari yang apa, yang A yang akan anda bahas. Misalnya saya ingin membahas masalah wudu, maka yang pertama kali yang harus anda tahu adalah apa pengertian dari wudu. Kemudian yang kedua yang kedua adalah dalil pensyariatan wudu. Mana saja dalil pensyariatan wudu? Antum sebutkan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah, yang ketiga dalil ijma' ulama. Antum nukilkan siapa yang menyatakan ijma' ulama bahwasanya wudunya adalah termasuk disyariatkan. Kemudian pembahasan yang ketiga apa? Keutamaan fadha'iduhu. Apa saja keutamaan-keutamaan wudu? Semakin banyak antum tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 20 antum tulis, maka semakin baik semakin banyak artinya referensinya semakin banyak yang keempat adalah apa yang keempat adalah uh, syarat-syaratnya apa saja syarat-syarat dari al-wudhu ya kan antum sebutkan ah, Mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah sekian Imam Ahmad sekian Imam Malik sekian Imam Abu Hanifah syarat-syaratnya sekian adalah apa namanya antum sebutkan ya kan kalau antum ingin me menyebutkan syarat detailnya ya kan Kemudian, eh, adapun syarat-syarat ulama menyebutkan tentang wudu, sebutkan aja satu sampai sekitar ada delapan. Kemudian setelah itu baru yang kelima bicara tentang tata cara. Tata cara wudu, nah tata cara wudu ada dua, ada dua macam. Ada tata cara wudu yang cukup, ada tata cara yang sempurna. Kapan itu dikatakan cukup dan kapan dikatakan sempurna? Kemudian nanti yang keenam. Nanti bicara tentang apa Rukun-rukun wudhu Mana saja yang termasuk rukun wudhu Mana yang rukun wudhu ah, Rukun wudhu nanti antum sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Semua kemudian apa Dalilnya masing-masing Dalilnya masing-masing Kemudian yang ketujuh Wajib-wajib wudhu Mana saja yang wajib Ketika berwudhu Mana saja yang wajib-wajib wudhu Antum sebutkan 1, 2, 3 eh, Berserta dalilnya masing-masing yang kedelapan, antum bicara tentang apa? Mana saja yang sunnah-sunnah ketika berwudu? Apa saja yang sunnah-sunnah ketika berwudu? Satu, dua, tiga, beserta dalilnya masing-masing. Yang kesembilan, apa saja yang makruh? Apa saja yang makruh ketika berwudu? Tidak disukai ketika berwudu, ya kan? Berwudu sambil uh, chattingan, boleh apa tidak? Berwudu sambil ngobrol, berwudu sambil apa namanya main bola misalnya? Ya kan? main uh, ambil bola atau berudunya nonton sambil apa itu uh, apa namanya Anda harus menyebutkan perkara yang tidak disukai. Kemudian yang kesepuluh mana saja pembatal pembatal wudu pembatal pembatal al wudu. Kemudian yang kesebelas, uh, misalnya apa? Mana saja wudu wudu yang wajib? Kan tadi wajib wajib wudu sekarang yang wudu wudu yang wajib iya kan kapan wudu itu menjadi wajib apa saja yang wajib ketika apa saja yang amalan-amalan ibadah yang wajib kita berwudu gitu maksudnya kemudian yang ke-12 apa saja perkara-perkara yang ibadah yang sunnahnya kita berwudu ya kan? nah kalau antum sudah berbicara 12 poin ini Anda sudah bisa menulis sebuah buku ah, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi Bosanlah, antum sudah bisa mengarang buku, tinggal googling, googling, googling selesai. Ya. Cari Google, cari tanya Mbak Google satu-satu, antum ketikulang, ya kan? Kemudian jadilah sebuah uh, karya ilmiah buat antum sendiri. Saya katakan untuk mengarang, membuat ini apa namanya di akhir di akhir tahun kan antum ada tugas untuk membuat. Saya kira membuat tugas kalau cuma tiga lembar itu gampang, Iya kan? sambil merem aja bisa, Kenapa? Karena saya tadi poin-poin yang antum sebutkan tadi 12 macam poin itu itu sudah, sholat itu lebih banyak lagi, sholat itu lebih banyak lagi. Antum bicara apa saja, misalnya tentang antum ingin bicara tentang eh, misalnya apa, haji atau zakat atau puasa, ya poin-poin itu pengertian keutamaan dalil pensariatan syarat rukun wajib itu yang apa namanya paling tidak itu sudah ada poin-poin yang antum bicarakan apa namanya ini ini secara garis besar ya ketika kita bicara tentang fikih uh, ya kan? apa saja itu untuk memudahkan antum antum buat kisi-kisinya dulu nanti apa nanti baru uh, membuat uh, poin-poin yang yang yang apa namanya tinggal cari materi-materinya tinggal cari materi-materi yang yang apa namanya uh, Yang Antum inginkan Ini ada satu aplikasi di internet Ada satu aplikasi di hp Tapi ini khusus saja Jarang orang yang menggunakan Aplikasi ini kalau Antum menggunakan aplikasi ini Ini bagi yang uh, Skripsi Menyusun skripsi itu sangat memudahkan Jadi Antum tidak perlu banyak ngetik Tinggal Antum Kamera punya kamera foto nah foto yang ini halaman ini buku ini antum foto kemudian foto di mana semua foto-foto abis itu antum masukkan ke word masukkan ke word antum tinggal ngedit sudah keluar jadi skripsi itu ada aplikasi mudah ya kan? saya saya terus terang menggunakan aplikasi itu buku al wajib ini terjemahannya itu kalau terjemahannya ada berapa halaman? Ada yang punya terjemahan? Buku Al-Wajis ini terjemahannya ada seribu halaman ya kan? Seribu halaman Saya terus terang, saya kalau ketik seribu halaman itu Satu bulan saya selesai Dengan menggunakan aplikasi ini Satu bulan saya selesai Ya kan? Satu bulan selesai saya, karena saya satu bisa saya satu hari kalau bisa dari pagi sampai sore saya ngetik itu seratus halaman lebih dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak kita apa namanya cuma yang memang harus apa namanya ya hampir semua antum lihat di uh, saya punya di web saya punya web kan fahruddin.id antum ngambil materi-materi situ itu kan semuanya dari dari apa namanya ketikan-ketikan. Saya kalau disuruh mengetik ulang sebuah buku terjemahan, saya siap. Dan saya apa namanya, saya siap. Buku seribu halaman, saya siap ketikan ulang. Nah, dikasih tempo saya, saya dikasih tempo saya siap. Seribu halaman, saya dikasih dua bulan aja lah misalnya. Nanti saya ketik sesuai dengan yang apa namanya, sesuai dengan yang ada di buku itu dengan aplikasi. Kemudian apa namanya? Ya saya siap. Karena buku ini terserang terjemahan Al-Wajiz itu sudah saya ketik. Iya kan? Kemudian terjemahan dari hampir banyak Mohon maaf, itu buku banyak sekali saya ketik. Iya kan? Banyak sekali saya ketik. Bulukul Maram aja dari jilid 1 sampai jilid 3 sudah saya ketik terjemahannya. Iya kan? Tau kam yang tujuh jilid 7 jilid yang sering saya pakai ngisi pengajian di Mesy Suhada di apa namanya Bulugul Marom itu saya ketik ulang. Nah, Bulugul Marom itu kemudian saya buat PPT, PowerPoint saya tampilkan di layar. Karena ngisi pengajiannya Bulugul Marom itu kan saya ketik ulang, kemudian saya tampilkan di layar nah, di PPT saya buatkan PPT. Kemudian sudah perhadis, ya kan? Perhadis, ya kan? Saya kira banyak. Nah, kalau yang ikut kajian saya di Bulukal Marom akan dapat seperti itu. Umdatul Lahkam, Taysirul Alam yang Umdatul Lahkam itu. Nah, itu juga saya ketik ulang hadisnya. Kemudian apa? Saya buat PPT itu di Masjid Al-Mu'min. Ya kan? Setiap malam Sabtu. Uh, malam Sabtu ganjil ya, bukan malam Sabtu genap. Malam Sabtu ganjil uh, itu adalah apa? Hadis Umdatul Lahkam. Bulukal Marom itu di tiga tempat Berbeda, yang satu dimulai dari, dari awal Bulugul Marom di Masjid Yaumik Gedung Kuning, kemudian Di sholat, saya baru membuka Di Masjid uh, Sarbini UPN Kemudian dari Sekarang kita bu siam Kita masalah puasa, itu di Masjid Suhada Itu dari Bulugul Marom Jadi saya buat hadis PPT, saya sampaikan PPT per hadis Jadi apa namanya uh, Tampilkan di layar, itu Uh, itu memudahkan bagi saya Nah itu dari aplikasi Dari aplikasi Jadi Saya bisa ngetik satu hari bisa seratus halaman Seratus halaman bagi saya Wah itu sudah buahnya sekali ya kan, nah, Ngetik, hanya ngetik aja Ngedit, tapi memang Arab itu Lebih susah Arab itu lebih susah, karena Arab itu Aplikasi ini tidak mau Arab sama sekali Dia, dia benci sama orang Arab Aplikasi ini benci Sama orang Arab Karena begitu dia di foto Arab, kita perlu wajah santum foto, keluarnya bahasa planet dia ya kan. Bahasanya cuma apa namanya? A, a b c d e kemudian titik koma ya kan, tanda seru apa semua nanti begitu. Dia tidak bisa baca. Dia hanya bisa membaca selain Arab. Karena di situ language itu bisa di-download. Antum disuruh download download language-nya. Nah, bahasa Indonesia ya sudah berarti dia bahasa Indonesia. Ya. Tem, kita lihat eh, apa namanya jadi wudu. Adapun tadi sudah kita sebutkan pengertian eh, kita baca di sini sifat tuhuh tata cara wudu. Tata cara wudu itu ada dua macam ya. Ada dua macam tata cara wudu. Ada tata cara wudu yang cukup. Ada tata cara butuh yang sempurna. Kapan itu dikatakan cukup? Semua tata cara itu ada dua ini ya. Ada yang cukup, ada yang sempurna. Kapan itu dikatakan cukup? Cukup itu adalah apa? Kalau yang terpenuhi, yang dikerjakan itu yang wajib-wajib saja. Kalau yang terpenuhi tiga. Dikatakan tata cara itu cukup, kalau yang terpenuhi tiga. Yang pertama adalah syarat, yang kedua rukun, yang ketiga wajib. Kalau syarat, rukun, dan wajib sudah terpenuhi, Maka tata cara itu namanya apa? Cukup Kalau anda berhudu Anda berhudu, anda penuhi saja syarat, rukun, dan wajib Berarti apa? Itu sudah cukup Kapan dikatakan yang kedua Tata cara itu sempurna? Dikatakan tata cara itu sempurna Kalau anda tambah yang keempat Yang keempat itu adalah apa? Yang sunnah Kalau anda tambah dengan yang sunnah Maka itulah tata cara tata cara yang sempurna jadi kapan dikatakan tata cara wudhu itu sempurna? Kalau terpenuhi empat Yang pertama syarat Yang kedua rukun Yang ketiga wajib Yang keempat adalah sunnah Nah hadis-hadis yang paling sempurna Hadis yang paling sohe dan paling sempurna dalam bab wudhu Itu adalah hadis humran Maula usman Hadis ini Hadis humran Maula usman Itu adalah hadis yang paling apa dan dan paling sempurna dalam bab al-wudu. Karena dalam fikih itu, dalam fikih itu apa? Ada selalu satu bab, ada satu hadis yang dia yang paling sohe dan paling sempurna. Paling sohe itu maksudnya hadis ini tidak ada khilaf kalau dia yang paling sohe dari semua hadis. Dan yang dikatakan paling sempurna, karena dia tata caranya itu sempurna daripada yang lain. Dalam bab wudu hadis yang paling, so, paling sempurna dan paling sahih itu hadis dari siapa? Hadis dari siapa? Hah? dari siapa yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu? Humran Maulana Utsman. Biasanya ada dalam soal ujian. Biasanya dalam pilihan ganda itu kan saya yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu, ha, saya sebutkan satu hadis, alif. Ha, a hadis Humran Maulana Utsman. B. hadis Abdullah bin Mas'ud, C. hadis Ibn Abbas. Baik begitu. Ini adalah apa? Ini sudah masuk soal dan apa namanya? contoh, iya kan? Hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab Al wudu adalah hadis dari Humran Maula Utsman. Nanti dalam bab al-mashal al-khuffain. Hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab mengusap khuf adalah hadis Mughirah bin Syu'bah. Nanti hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tata cara salat hadis Siapa Abu Hurairah atau Hadith Khalat ibnu Rabi'ah Hadith yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab salawat kepada Nabi Siapa Hadith Khab ibnu Ujrah Hadith yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tahiyat dalam bab tasahud adalah Hadith Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam bab Hadith yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab mandi adalah Hadith Aisyah. Dan Maimunah. na. yang paling sohe dan paling sempurna dalam bab uh, Tayamum, dalam bab Tayamum, nanti dalam bab Tayamum hadit Ammar bin Yasir. Tapi itu contoh banyak ya. Nanti dalam dalam setiap fikih pembahasan kita dalam bab tentang misalnya waktu waktu solat, hadit yang paling sohe dan paling sempurna dalam waktu waktu solat adalah hadit Jabir bin Abdullah. Artinya waktu-waktu sholat Karena ini yang berkaitan dengan Taib Itu semua nanti akan e, kita bahas Dalam di kitab ini Taib Kita e, lanjutkan Sifatuhu, tata cara berwudu. Hadit yang paling sohe Dan paling sempurna dalam Bapak wudu adalah hadit Humran Maula Husman Maula itu artinya apa? Ha? Maula itu artinya budak yang sudah dibebaskan Maula artinya Maula itu mananya, bisa mananya budak Bisa mananya majikan, bisa mananya e, artinya budak yang sudah dibebaskan. Tapi yang dimaksudkan di sini, Humron Maula Utsman adalah Humron ini e, bekas budak dari Utsman bin Affan. Artinya budak yang sudah dibebaskan. Seperti Ali punya budak kemarin kita sebutkan Ali punya budak namanya siapa? Budak Maula, Maulanya yang dibebaskan oleh Ali. Dalam hadis dari dalam Bapak Al-Mazi. Siapa? Ha? Masih ingat? Bapak Al-Mazi adalah apa? Mikdad Ibn Al-Aswad. Makanya kan dia katakan. Uh, Kuntur Rajulan Madza'an. Kata Ali saya laki-laki yang sering keluar mati. Kemudian fastahiyah itu. An-Nasala Rasulullah SAW. Saya malu bertanya kepada Rasulullah. Lima kali Ibn Minni. Karena kedudukan saya dengan putrinya. Kemudian apa? Pak tu Al-Mikdada Ibn Al-Aswad. Maka saya pun memerintahkan kepada Mikdadi bin al-Aswad Supaya menanyakan kepada Nabi Mikdadi bin al-Aswad adalah maula Ali bin Abi Thalib. Barira itu adalah maula Dari Aisyah radiyallahu talanha Kemudian apa namanya Nanti setiap sahabat itu punya maula Huzhaifah punya maula Abu Hurairah juga punya maula Nanti ada maula artinya budak yang dibebaskan Abu Bakar punya maula Siapa? Bilal Ya kan. Bilal adalah budak yang dibebaskan oleh uh, oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi An-Na Usman bin Affan bahwasanya Usman bin Affan da'ah bi waduin ingat wadu artinya apa tadi? Air. Jadi Usman radhiyallahu taala menyuruh mengambilkan air wudu, fatwah dan beliau pun berwudu. Fagosala kafiyi salah samarat. Beliau mencuci kaf. Kaf itu adalah apa? tangan ini ya, uh, kaf itu mananya ini tangkaf, mencuci telapak tangannya sebanyak tiga, tiga kali, mencuci telapak tangan hukumnya apa? ini adalah sun sunnah dan ini menunjukkan tata cara yang sempurna. Kemudian summat uh, matmadol, summat matmadol, kemudian berkumur kumur, kumur kumur hukumnya adalah wajib, wasan syar'ah dan mengeluarkan air dari mulut dan hidung. Matmada itu artinya ma menggerakkan air di mulut Itu namanya matmada Ingat ada air Tapi kalau air kosong Tidak disebut tamat mat ya kan? Jadi menggerakkan air itu menggerakkan air di mulut namanya Matmada Artinya apa? Mengeluarkan air dari mulut dan hidung ya kan? Dan ini hukumnya apa? Ini khilaf Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Tapi pendapat yang kuat adalah sunnah Jangan, sandinya itu wajib. Kalau anda telan harus dimuntahkan, ya kan? Misalnya kubur-kubur anda telan, kemudian apa itu wajib dimuntahkan. Kalau itu mengeluarkan itu hukumnya wajib. Tapi kalau sunnah ya ditelan nggak masalah, ya kan? Semoga salah wajahu salah semerat. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak tiga tiga kali. Wajah ini termasuk apa? Rukun. Membasuh wajah termasuk ru, rukun. Wajah itu adalah apa? Wajah itu yang ada di Uh, apa namanya kalau dari atas tempat tumbuhnya rambut tempat batasnya itu dari tempat tumbuh rambut ini sampai tempat tumbuh sampai pangkal leher sampai pangkal leher sampai tempat tumbuhnya jenggot terakhir jenggot itu tidak mungkin ada di leher jenggot itu adalah sebatas yang ini pangkal leher maka itu adalah apa mimukadamirasi uh, ila adzakani tulan sampai pangkal leher. Wa minal udhuni ila udhun lebarnya dari dari apa ini? Anak daun telinga ya? Hah? Yang menonjol ini. Dari anak daun telinga sampai anak daun telinga ini lebarnya. Ini lebarnya wajah. Jadi kalau membasuh wajah dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke sini sampai ke pangkal leher. Jadi membasuh wajah. Dan membasuh wajah termasuk rukun. Tiga kali termasuk apa? Sunnah. Yang pertama itu wajib Yang kedua adalah sunnah Yang ketiga adalah afdolia Jadi yang Basuhan yang pertama itu wajib Yang kedua adalah sunnah Yang ketiga adalah afdolia Yang keempat itu adalah apa Kalau anda e, Tidak sengaja itu makruh, Tapi kalau sengaja haram Anda menyengaja berhutu 4 kali Maka itu adalah haram Anda dosa Karena menetapkan sebuah syariat yang tidak ditetapkan oleh oleh Allah dan Rasulnya. Anda anda seolah-olah lebih pintar daripada Nabi. Kalau anda menyatakan itu empat itu adalah syariat. Tapi kalau anda tidak sengaja empat maka itu adalah makruh hukumnya. Kemudian semua gosalah yada hulyumna ilal mirfaki. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai siku ingat sampai mifak mifak itu ini mifak itu namanya ini mifak maka berwudhu hanya sampai mifak bukan sampai ketia ya kan? bukan sampai apa ini uh, lengan atas ya kan bukan sampai lengan atas ya kan? bicep tricep apalagi ini bahasanya ya kan bukan sampai apalagi berwudhu sampai ketia ya kan? Jadi sampai mirfaq, ingat sampai mirfaq. Allah sendiri menyebutkan sampai mirfaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umran menyebutkan sampai mirfaq. Maka tidak usah dilebihkan. Jangan dilebihkan sampai di sini. Jadi sudah kalau berwudu sampai di sini sudah selesai. Iya kan? Jadi hanya sebatas ini saja. Jadi jangan waduh ini berwudu sampai nah, itu tidak ada. Nanti akan ada bantahan sampai ke atau sampai eh uh, Kemudian iadahul yumna ilal mirfak salah sama rat. Ini adalah rukun ya. Termasuk rukun. Adapun pun tiga kali adalah sunnah. Sumagasala iadahul yusra. Kemudian yang kiri juga sama. Sampai mirfak. Sampai mirfak. Kemudian sebanyak tiga kali. Tiga kali juga adalah sunnah. Summa masahara sahuh. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Kepala itu dari tempat tumbuh rambut yang depan. Sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Namanya kepala. Jadi mengusap. Dari sini tempat tumbuh rambut yang depan sampai ke tengkuk belakang dikembalikan lagi ke tempat semula. Semua masaharal. Kemudian kalau kepala itu diusap, mengusap. Beda dengan membasuh. Kalau tadi disebutkan membasuh, tangan sampai wajah membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku. Untuk kepala adalah diusap, bukan dibasu. Bukan kepala dibasu, tapi kepala adalah diusap. Diusap itu adalah apa? Cukup tangan kita dibasahi dengan air. Jadi bukan menyiramkan air di kepala, ya kan? tapi membasahi tangan dengan air, kemudian di, diusapkan di kepala. Semoga salah rijalah huliumna, kemudian membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bah sampai kedua mata mata kaki. Berarti apa? Sampai mata kaki, tidak boleh dilebihkan di atas betis, lutut itu nggak boleh. Ya kan? Pokoknya sampai mata, kedua mata mata kaki. Ya kan? Kalau anda melebihkan di atas mata kaki Anda harus datangkan dalil Anda harus mendatangkan Karena ini ibadah ya Ibadah itu hukum asalnya adalah haram Hukum asalnya ibadah itu adalah apa? Haram sampai datang dalil yang Memerintahkan Ada gak dalil yang memerintahkan sampai betis? Tidak ada Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan Maka eh, Kembalinya Berarti hukum asalnya Hukum asalnya itu adalah haram Berarti anda mengerjakan pekerjaan yang Diharamkan itu kalau dia Disampai Betis. Karena yang diperintahkan itu hanya sampai mata mata kaki. Salah sama rot itu adalah tiga tiga kali. Sumagasalah al Yusro kemudian membasuh kaki yang kiri sampai mata kaki yang kiri dua dua mata kaki sama tiga kali. Sumakal kemudian Ustman uh, berkata raiyut Rasulullah Sallam tawadhu anahwa wudu ihada. Saya melihat Rasulullah Sallam berwudu seperti wudu saya ini. Sumakal kemudian berkata. Ah uh, summa Rasulullah sallallahu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man nahwa wudhuhi hadza", barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kemudian summa qama kemudian dia <coughs> berdiri, faraka <coughs> raka'ataini kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi tidak ada bisikan pada dirinya, gugfirallahu ma taqaddama maka dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Qala Ibn Shihab Wakana ulama unaiyakul hadaludu as bagu mayatawat daubihih ahadu disola. Jadi para ulama menyatakan hadis ini termasuk yang paling sempurna ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bawa hadis Umbran Maulosman itu adalah hadis yang paling sohe dan paling sempurna dalam bab aludu. Wallahu taala. Alhamdulillah saya kira itu boleh sampaikan. Uh, Karena waktu aku lakukan hadis. Subhanallahalilalakum.